Berbagai jenis hadis ahad berdasarkan derajatnya. Berdasarkan derajatnya hadis ahad terbagi menjadi lima bagian, yaitu sahih lihatihi, sahih liqayrihi, hasan lihatihi, hasan liqayrihi, dan zaif. Yang pertama Sahih lihatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syad dan cacat yang berat. Contohnya adalah sabda beliau, saw, man yuridillahu bihi khayran yufakihu fitin. Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah. Allah pasti memberinya pemahaman dalam perkara agama. Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Keabsahan hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Pertama, hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui akan keabsahannya, yaitu apabila penyusunnya termasuk orang yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensohihan hadis. Seperti dalam kitab Sohih al-Bukhari dan kitab Sohih imam muslim Yang kedua, keabsahan hadis tersebut ditegaskan oleh seorang imam Yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensohihan hadis Dan ia tidak dikenal sebagai orang yang terlalu toleran dalam mengabsahkan suatu hadis Yang ketiga, meneliti para perawi hadis tersebut dan metode periwayatan mereka terhadap hadis tersebut apabila syarat-syarat keabsahan hadis telah terpenuhi, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang sohih jenis yang kedua sohih lihoi rihi yaitu hadis hasan li dhatihi yang memiliki jalur yang banyak Contohnya adalah hadis Abdullah bin Amr, Rodi Allahu anhu ma, bahwa Nabi saw memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Lalu pasukan tersebut kekurangan unta, maka Nabi saw pun bersabda, Itba alainah ibilan bi kola iso min kola isis sadakati ila mahal Belilah unta dengan unta-unta muda dari hasil zakat hingga zakat tersebut diberikan. Kemudian dia mengambil satu ekor unta dengan dua dan tiga ekor unta muda. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Ishaq. Al-Bayhaqi meriwayatkan hadis ini dari jalur Amr bin Shu'aib. Masing-masing jalur tersebut berderajat hasan. Akan tetapi jika dikumpulkan akan menjadi hadis sohih liqo irihi. Disebut sebagai hadis sohih liqo irihi karena jika dilihat secara terpisah, kedua hadis tersebut tidak mencapai derajat sohih. Namun setelah dilihat dari dua, dua jalur tersebut secara keseluruhan, derajat hadis ini menjadi kuat sehingga bisa mencapai derajat sohih. Jenis yang ketiga, Hasan Lidhatihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki hafalan yang kurang kuat dengan sanat bersambung serta selamat dari syad dan cacat yang berat. Tidak ada perbedaan antara hadis Hasan Lidhatihi dengan hadis Sohih Lidhatihi selain dalam hal kesempurnaan hafalan perawi, yaitu bahwa kesempurnaan hafalan perawi dalam hadis Hasan Lidhatihi berada di bawah hadis sahih lidzatihi. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Miftahul salati at-tuhuru, wa at-takbiru, wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkan salat dari perbuatan di luar salat adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan hadis yang diduka kuat berderajat Hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara bersendirian. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Sholah. Jenis yang keempat, Hasan Lighoi Rihi. Yaitu hadis do'if yang memiliki jalur yang banyak yang saling menguatkan dengan syarat tidak ada perawi pendusta atau dituduh sebagai pendusta. Contohnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata kana an-nabiyyu alaihi wasallama idza madda yadayhi fi du'a'i lam yaruddahuma hatta bihima wajhahu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam jika menengadahkan kedua tangan beliau ketika berdoa Beliau tidak mengembalikan keduanya hingga mengusapkan keduanya di wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi. Ibn Hajar mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram, hadis ini memiliki syawahid, beberapa penguat yang, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya yang secara keseluruhan menunjukkan bahawa hadis ini hasan. Dinamakan Hasan Lihoy Rihi karena apabila setiap jalur diteliti secara terpisah, maka berbagai jalur tersebut tidak mencapai derajat Hasan. Namun jika dilihat secara keseluruhan, maka berbagai jalur tersebut menjadi kuat sehingga mencapai derajat Hasan. Jenis yang ke kelima, hadis Lo'if, yaitu hadis yang tidak memiliki syarat-syarat sebagai hadis Sohih dan Hasan. Contohnya adalah hadis Iftarisu minan nasi bisu'iz-zanni. Waspadalah dari gangguan manusia dengan menggunakan prasangka buruk. Di antara hadis yang diduga kuat merupakan hadis dhaif adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Uqaili Ibnu Adi Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibnu Asakir dalam tarikh dalam tarikhnya ada Ilmi dalam Musnad Al Firdaus At-Tirmizi al Al-Hakim dalam Nawadir Al-Usul maksudnya bukan Tirmizi penyusun kitab Sunan Al-Hakim dalam tarikhnya atau Ibnu al jarud dalam tarikhnya Beberapa faedah hadis ahad Hadis-hadis ahad selain yang berderajat do'if memiliki faedah-faedah sebagai berikut Yang pertama, menunjukkan dugaan kuat Yaitu dugaan terkuat akan keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilan. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan derajatnya sebagaimana disebutkan hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu yakin jika memiliki berbagai indikasi atau korinah yang menguatkan hal itu dan dikuatkan oleh dalil pokok, yaitu Al-Quran atau hadis yang sahih. Faedah yang kedua, mengamalkan kandungannya, yaitu dengan membenarkannya jika berupa berita dan melaksanakannya jika berupa tuntunan. Adapun hadis to'if, maka tidak memberikan faedah dhan, tidak dapat diamalkan, dan tidak boleh dianggap sebagai dalil. Tidak boleh disampaikan kecuali jika disertai penjelasan akan kelemahannya. Namun hadis to'if boleh disampaikan dalam perkara tarhib, anjuran, dan tarhib, menakut-nakuti. Sekelompok ulama bersikap toleran dalam hal tersebut dengan memberi tiga syarat berikut. Pertama, kelemahannya tidak berat. Kedua amalan yang disebutkan dalam hadis tarhib wa tarhib tersebut memiliki asal dan dalil-dalil yang sahih. ketika tidak berkeyakinan bahwa Nabi SAW mengucapkan hadis ta'if tersebut. Berdasarkan hal ini, maka penyampaian hadis ta'if dalam masalah tarhib wa tarhib bertujuan untuk memotivasi jiwa agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dengan harapan memperoleh pahala yang dijanjikan Jika dia mendapatkan pahala tersebut Maka itulah yang diinginkan Tetapi jika tidak Maka kesungguhannya dalam beribadah Tidaklah membahayakan Dan ia pun tidak akan kehilangan pokok pahala Yang merupakan konsekuensi Dari pelaksanaan amalan Yang telah diperintahkan oleh syariat Adapun pun faedah penyampaian hadis to'if Dalam perkara tarhib adalah untuk membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman hal tersebut tidaklah membayakan dirinya dan hukuman yang disebutkan dalam hadis tersebut juga tidak menimpanya.